Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Alhamdulillah Kita pada pagi hari ini Masih bisa berkumpul pada ruang kelas ini Dalam rangka untuk Mempresentasikan masing-masing Dari laporan kita Nah Pada kesempatan kali ini Saya Raffi Amanda akan Mempresentasikan Hasil laporan dari perakilan saya Yang telah saya laksanakan Pada tanggal 5 Januari 2016 sampai tanggal 4 Maret 2016. Tepatnya di Gedung P2F LIPI, atau Pusat Penelitian Kecil Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang terletak di kawasan Puskitek Serpong Tangerang Selatan. Nah, langsung saja kita mulai. Nah. Selama saya melakukan prakerin di pusat penelitian fisika tersebut, saya lebih cenderung bergerak pada bidang mesin bubut. Nah, di sana lebih banyak e, bekerja pada mesin bubut. Nah, jadi saya lebih concern ke mesin bubut ini. Sekiranya kita akan mengenal apa itu mesin bubut, mungkin ada yang sudah tahu ya. Nggak ada salahnya kita mengulang kembali. Nah, apa itu mesin bubut? Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana ada pahat yang digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda yang berputar. Ya, intinya itu. Jadi ada benda kerja dicepit, dicak, kemudian ada pahat, dijepit di toolpost, gitu. Nah, kita setting dengan beberapa settingan, gitu, yang kita inginkan. Nah, kita arahkan eh, pahat tersebut maju depan, gitu, atau mundur ke belakang. Itu ya, intinya begitu. Kemudian kita akan mulai apa yang saya kerjakan selama di lipe sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu bagian-bagian penting dari mesin bubut kita gak akan bahas semua karena waktu gak akan tutup kita akan bahas setidaknya 3 bagian penting dari mesin bubut itu yang pertama adalah kepala tetap atau yang biasa kita sebut dengan headstock headstock atau kepala tetap adalah Bagian utama dari mesin bubut Yang digunakan untuk Menyangga poros utama Apa itu poros utama? Yaitu poros yang digunakan untuk Menggerakkan spindle ya. Kemudian Selanjutnya adalah kepala lepas Atau tailstock Apa itu tailstock? Tailstock adalah bagian mesin bubut Yang berfungsi Untuk tempat pemasangan center. Tahu center ya? Center itu ketika kita mau membubut, kita harus menitiki di tengah benda kerja. Itu namanya center, tuh ya.